ete sinar efendi murni bekerja sama dengan denhas adia suara dengan bangga mempersembahkan serial sandiwara radio miss very makrom paris very bakonist very makrom paris very dan terjis very makrom cepat kemari bulan yeah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 Aku mau Jangan ം penuh ത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 Aska Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-14 ini didukung para pemain: Bambang Ciker sebagai Raden Wangsadirja, Naryo sebagai Ki Sabrang, Eli Burhan sebagai Ngisepih, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Elias sebagai Ki Wista, Herman sebagai Tembong, Siska sebagai Aning, dan pembawa cerita Neni Sumardjo. Teknik dan montasya Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kandini sedang bersiap-siap akan menyerbu tegal sari. Hal itu semata-mata dikarenakan untuk membalas dendam pada Aning yang sudah dianggap menghancurkan perkawinannya dengan Raden Wang Sadirja. Sementara timbong menjadi kelisah. dan dari seseorang tembung mendapat kabar bahwa Aning masih tetap mencintainya. Bukti cinta Aning itu diwujudkan dengan tidak pernah mau dijamah oleh Raden Wangsa Dirja. Sesampai di Mentilin, Misipe mendengar berita itu sehingga dia dengan cepat menuju Tegal Sari untuk menyampaikan berita tentang rencana penyerbuan Kandini itu kepada Raden Wangsa Dirja. Hal itu dilakukan Misipe semata-mata untuk melindungi nyawa Aning dari kesemena-menaan Kandini. Namun penyerbuan diundur karena Gandini tidak bisa bangun dari tidurnya disebabkan tadi malam Gandini kebanyakan minum arak. Saya sudah datang Raden Wangsa. Hmm. Aku memang menunggu kedatanganmu. Berita apa yang kau bawa dari Mentilin? Mentilin membatalkan penyerbuan kemarin, Raden. Ah, oh, betulkah itu? Betul, Raden. Ah, oh, kenapa mereka membatalkan penyerbuan ke Tegal Sari ini? Saya tidak tahu, Raden. Tapi berita selentingan yang saya dengar, karena Den Ayu Gandi ini sedang dalam keadaan sakit. Ah. Oh, berarti berita yang disampaikan ini lumbu itu padaku tadi malam benar. Padahal aku curiga pada nini itu. Hampir saja aku membunuhnya. Kalau saja berita yang kau bawa ini lain. Nini itu tidak bohong pada Raden. Bahkan kalau diamati, pasukan Mentilin masih bersiaga di alun-alun desa. Bagaimana, Raden Wangsa? Berita apa yang kita dapat hari ini? Maaf Ki Sabrang. Berita yang saya dapat mengatakan bahwa pasukan Mentilin batal menyerbu kemari karena Den Ayu Gandini sedang sakit. Pak ah, Gus, tapi kita harus tetap bersiap. Siapa tahu ini hanya tipuan saja. Iya Ki Sabrang. Ah, panggil Nini Lumbu itu kemari. Siaga Ki Sabrang. ...hampir saja pagi ini aku bunuh itu. itu itu, Tapi Tapi Tapi Nini Nini bernasib baik... ...bahwa berita yang yang dia dia Dia sampaikan kepada kita benar. saya ah, saya saya masih curiga pada Nini itu, Den Den Karena tadi malam tidak tidak tidur. Hmm? Dia mencoba mendekati tempat tinggal, Den Ayu Aning. Apa? Apa kau melihatnya? Ya, saya tidak melihat langsung, Den. Tapi saya mendapat laporan dari prajurit yang berjaga. Bagus. Kalau begitu akan aku tanya nanti pada dia. Apa maksudnya berbuat begitu? Saya membawa ini ini kemari Raden Wangsa Dirja. Heeh. Uh, letakkan di lantai. Yaki. Silakan ini duduk di sini. Terima kasih. Rasanya aku pernah lihat ini ini. Tapi lupa di mana. Ki sabran. Mari kita tanya dengan cermat. Apa maksud Nini ini sebenarnya kemari? Supaya kita tidak terjebak. Iya. Nini Sebenarnya Nini ini siapa? Dan apa perlunya Nini ini masuk ke tempat kami ini? Uh, bukankah sudah saya terangkan tadi malam, Lurah? Bahwa saya ini hanyalah seorang pengembara. Saya datang kemari untuk menyampaikan berita penyerbuan pasukan Mentiling pagi ini kemarin. Nini. Penyerbuan itu dibatalkan oleh Mentiling. Ah, uh, syukurlah. sehingga penduduk desa ini terhindar dari bahaya. Tapi menurut pengamatan kami tadi malam, Nini berusaha mendekati rumah di samping rumah Indo ini. Apa maksud Nini ke sana? Ah, tadi malam saya tidak bisa tidur, Lurah. Karena di tempat saya itu suasananya sangat ribut. Prajurit-prajurit Tegal Sari sedang bersiap-siap untuk menyambut serangan Mentirin. Sehingga saya mencoba mencari tempat yang lain yang lebih tenang. Saya ingin masuk rumah ini. Tapi saya takut. Karena di sini bukanlah tempat yang pantas buat saya. Di rumah sebelah pun bukan tempat yang layak untuk Mimi. Saya tahu, Kira. Tetapi saya pikir, mungkin rumah itu kosong. Sehingga saya ingin tidur di emperannya saja. Kalau hanya sekedar tidur di emper rumah, di tempat lain di luar rumah ini juga banyak kan ini? Hah? Tidak harus di dalam sini. <tut one> <K> <p housing> saya tahu, Kira. tetapi karena Raden Wangsa Dirja telah membolehkan saya tidur di sini sebagai pengganti berita yang saya sampaikan maka itu sebabnya saya memberanikan diri untuk tidur di dalam lingkungan rumah kelurah ini hmm. ini pandai sekali bicara tapi apakah kepandian ini ini bisa melindungi diri nini uh, maaf kelurah saya tidak mengerti kata-kata kelurah -kata Gerakan ini ini hebat hebat sekali Sehingga Sehingga dengan dengan mudah Nini Nini, Nini dapat mengelakkan seranganku Ya, hanya itu kepandaian yang saya punya Raden Mansa. Den, perempuan tua ini ilmunya hebat. Sehingga dia bisa bergabung dengan kita untuk menghadang serangan Gandini oh, jalan pikiranmu betul lagi, Sabra. Nini, sejak tadi malam aku sudah menduga Bahwa Nini bukan orang biasa Ternyata Nini memang bukan orang sembarangan Maafkan kami ini nih. Kami bersikap kurang sopan tadi. Ayah hanya untuk menguji ini saja. <tid> tidak apa-apa, Ki Lurah. Hanya saja aku sebenarnya tidak mempunyai kehebatan apa-apa. Bahkan berjalan pun aku tidak mampu. Karena kakiku lumpuh. Jadi saya berharap Ki Lurah jangan menduga kalau saya ini orang yang hebat. <tid> tidak apa-apa. Aku dan juga Raden Wangsa sudah sepakat untuk membalas jazan ini. Maka ini kami perbolehkan tinggal di sini sesuka hati nini. Bahkan kamar nini aku sediakan di sana yang ada di ujung ruangan ini. Apakah hal ini tidak berlebihan kidurah? Karena saya cuma orang biasa dan tidak pantas rasanya. Saya berdiam di dalam kamar di rumah induk ini. Jangan ini menolak kebaikan hati kidurah. Karena nanti kidurah akan bersedih. Kedua orang ini benar -benar akan akan mempergunakan aku aku aku aku aku untuk untuk menghadapi mentirin. Itu sebabnya, mereka menawarkan aku untuk tinggal di di sini. sini, Tetapi baiklah, ada untungnya bagiku, karena bisa bisa mengamati aning. Tapi, kalau aku tetap di sini, aku tidak akan bisa mencari tubuh mak ah, aku jadi serba salah. <laughs> nah, petugas Sandi, bawa ബ്രൈക്ക്ം ini ke kamarnya. Siaga, ആകുതാക്ക Jangan Jangan Sebaiknya biarkan saya pergi. Saya Saya pergi tidak biasa biasa tidur tidur di di dalam kamar yang yang yang indah saya biasa tidur di alam terbuka Dengan beratapkan langit. Oh Nini Nini Nini membuat aku bersedih, Nini. Karena aku aku bersedih Karena dan Kisabraw Selalu mempunyai rasa welas Kepada kepada setiap orang yang sudah lanjut usia Apalagi kepada Nini yang telah menyampaikan berita penting Untuk keselamatan kami berdua aku penuhi saja Nanti malam Aku akan berlalu dari tempat ini. Ayo petugas Sande, gotong Nini ini ke kamarnya. Baik, Rani.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 mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda Menpas Kapsul produksi PT. Simar FM di Murni Kau masih sakit kan ini? Sudah agak mendingan oh, Syukurlah Kau tampak cerah siang ini tembok Ya, karena kau sudah sembuh Tadi malam kau tampak murung walaupun aku tidak sakit Pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Eh, uh, hmm, aku aku tidak menyembunyikan apa-apa. Kecuali aku khawatir kalau kau hamil sehingga kesehatanku pasti terganggu. Kan sejak tadi malam aku sudah katakan, kau tidak usah memikirkan hal itu lagi. Itu urusanku, urusan perempuan. Oh, baik. Tapi aku khawatir hubungan kita diketahui oleh Kiwista. Pracurit-pracurit mentilin. Sampai saat ini tidak ada yang tahu hubungan kita tembong. Dan kalau ada yang tahu Berarti kita sendiri yang memberi tahu pada mereka. Untuk itu, kau harus menyimpan rahasia ini baik-baik. Begitu juga aku. Aku tidak akan mengatakan pada siapapun hubungan kita ini. Uh, baikan ini. Mana Kirista? Ada di luar. Suruh kemari. Untuk apa? Bukankah lebih indah kalau kita berdua saja di dalam ruangan ini? Aku akan merundingkan sesuatu. Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Baik. ained��은 puresta. Apalagi yang akan dirundingkannya. Ah, Kiwista. Ah, oh, Tenggong. Bagaimana keadaan Denayu? Ah, sudah agak segar. Ah, oh, syukurlah. Denayu minta Kiwista menghadap. Ah, baik. Ah, apa yang akan dibiquerikan Denayu? Hah, ah, entahlah Ki. Aku tidak tahu. Saya menghadap, Denayu. Silahkan duduk, Kiwista. Saya, Denayu. Dan juga kau, Temggong. Ah, aku? Aku? Temang. Pri ABAN I. Kem. Kem? Mari? Kewista. Dan juga kau. Saya mengembang. ати ortho. 태 apo. Presidente. name. I.ным Iya, Kak? Ah. Uh, uh, baik. Ah. Oh, Jangan-jangan Gandi ini akan mengatakan perihal hubunganku dengan dia pada Ki Westa. Ah, oh, kalau sampai berita ini tersebar, ah, aku malu. Ah. Oh, dan aku tidak akan bisa kembali lagi pada istriku Ani. Ah, oh, tidak akan. Pasti tidak akan mau. Begini, aku minta maaf karena aku serbuan Ketegalsari jadi gaga. Pagi tadi, aku hampir-hampir tidak bisa bangun. ...kepalaku berat sekali. Itu semua karena tadi tadi tadi malam malam malam aku aku Aku aku aku Aku banyak menenggak tuak. tuak uh, Ya, seharusnya tidak tidak boleh minum tuak tadi malam kiwista. Aku harus tidur sesore mungkin, ...supaya aku tetap segar dan punya tenaga yang penuh untuk memimpin penyerbuan. Tapi entah kenapa, tadi malam aku merasa kesepian. ഇതുമോലോ മനുമോ സാഹി മിനും താടിമല bicara, ...sehingga aku minum banyak. ഉണ്ടു aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku bangun, Aku sudah berada di dalam kamarku. Yah, baiklah. Kita lupakan saja tingkah lakuku itu. Eh, iya Den Ayu. Kini kita susun lagi rencana serangan ke Tegalsari. Baik Den Ayu. Wah, oh, terlaka. Kali ini tetap berniat menyerbu Tegalsari. Berarti dia tetap ingin menggulingkan istriku. Oh, sayang Kiwista tidak tahu niat yang sebenarnya dari Gandi ini. Kiwista. Iya Den Ayu. Kapan sebaiknya kita menyerbu Tegalsari? lebih baik kita tunggu sampai satu purnama lagi Den Ayu. Kenapa begitu? Supaya orang-orang Tegal Sari lengah Den Ayu. Apakah orang-orang Tegal Sari sudah tahu rencana kita ini? Mungkin berita ini sudah dibawa oleh pedagang-pedagang yang pergi ke Tegal Sari. Sehingga pasukan Tegal Sari tentu sedang bersiap menunggu kita. Menurutmu Tembok? Uh, aku sependapat dengan Kiwista. Kalau perlu kita undurkan sampai 5 purnama. Ah, uh, itu terlalu lama. Uh, atau 4 bulan lah. Aku lebih suka memilih saran Kiwista. ...apakah pasukan kita tetap bersiaga, Prajurit-prajurit പ്രാജര പ്രാജുര സി ആഗ്രഹ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 Jamu Godok Cap Gorilla Berkhasiat menjaga dan mengobati penyakit perudan lama Seperti sakit pinggang, langsung air, ukuran langsung makan Badan lesu dan pegal liru Kejana biri-biri atau datang bulat tidak cocok Cobalah Jamu Godok Cap Gorilla Buktikan khasiatnya dapatkan di warung terdekat Jamu Godok Cap Gorilla Produksi PT Sinar FM di Murni Kenapa kamu tadi siang menyarankan lima purnama lagi kita menyerbu tegasari, Tempong? Uh, uh, aku hanya bermaksud... Uh, supaya pasukan kita bisa lebih siap lagi kan ini. Apa kamu tidak juga tahu bahwa pasukan kita sudah siap sejak lama? Ah, tahu. Mmm, tapi tapi aku mau pasukan kita lebih siap. Ah, itu hanya alasanmu saja. Aku yakin rasa takutmu pada peperangan kambuh lagi sehingga kau ulur-ulur untuk memulai perang. Ah. Aku tidak pernah takut lagi untuk menghadapi peperangan kan ini. Bagus kalau begitu. Ah, jadi kapan kau rencanakan menyerbu Thel Sari? Aku belum tahu. Tapi tidak usah kita bicarakan itu malam ini. Aku ingin bersenang-senang denganmu sekarang. Aneh. Iya, ada dengan Kak. Kenapa kamu masih duduk jauh dari aku? Eh, saya Bukankah kau sudah tidak puasa lagi? Ayah masih sudah berkali-kali kau bilang <tuh> padaku bahwa kau tidak menjalani puasa lagi. Dan sekarang apa yang akan kau katakan padaku, hm? <tuh> Hari sudah larut malam, Raden. Saya mau tidur. Uh, saya sudah mengantuk. Aneng, bukankah aku suamimu? <tuh> Tapi saya sudah punya suami, Raden. Berani kau bicara begitu padaku, hm? Siapa suamimu? Laki-laki kurus dan hina itu? Sejak kapan kau menikah dengan dia, hm? Sejak kapan, Aneng? Apakah kau mau menghina aku? Hah? Hmm? Bahwa kau bisa saja seenakmu menikah dengan laki-laki lain? Padahal kau adalah istriku, Ani. Dari hasil perkawinan kita, kau sudah melahirkan anakku. Anak seorang bangsawan Kerajaan Dharmasraya. Nah, kau mau menghina aku, begitu? Tidak, Adik. Saya, saya mohon maaf, Raden. Kalau begitu, kau tidak berhak menolak aku tidur di sini. ...malam ini, karena aku tidak tidak. peduli lagi kau Kau kau puasa atau tidak. Kau adalah istriku yang sah, berarti മാം ഇനി ആകുതി itu si Andi.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 Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar FM di Murni. Aning terdiam. Dia masih duduk bersimpuh tanpa bergerak sedikitpun. Sementara Raden Wang Sadirja menatapnya dengan tatapan marah. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Sampai jumpa. Demikilah tadi, serial Sandibara Radio Misteri Mahrompang Episode ke-14 Negeri di balik awal Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara Bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat Aladina Obat terlambat bulan Mempas Kapsul Tablet obat kuat dan pegalin Duta Rema Dan Jamu Godok Cap Gorilla